Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini, Kamis 1 Maret 2018, dibacakan Ardiansyah. Polres BD gelar apel operasi keselamatan Rencong 2018. Dua pemilik pangkalan ditangkap polisi karena jual gas LPG 3 kg di atas head. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambia FM.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 Keempat tersangka yang saat ini ditahan di Mapolres Aceh Selatan adalah MA 49 tahun warga Gampung Sigling dan NY 42 tahun warga Pulau Raya, AI 30 tahun warga Sigling dan MA 46 tahun warga Krumbate. Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedi Satsono ST mengatakan mereka terlibat pembakaran lahan di kawasan Suaka Satwa, Gampung Imudama, Kecamatan Trumon pada Rabu 14 Februari 2018.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 Pada hari Minggu, 18 Februari 2018, melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan. Dari Lung, Polres Pidi bersama unsur jajaran pemerintah Kabupaten Pidi dan Pidi Jaya, kami sepagi menggelar apel Pasukan Operasi Keselamatan Rencong 2018 yang dipusatkan di halaman tengah Mapolres setempat. Acara apel tersebut turut dihadiri oleh muspida dari kedua kabupaten yakni Pidi, yakni Pidi dan Pidi Jaya. Kawol Respedia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar mengatakan mencermati perkembangan gangguan keamanan dan keselamatan berlalu lintas selama 2017. Ternyata masih menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas mencapai 2.091 kasus dengan jumlah korban meninggal 794 orang. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini sangat berkolerasi terhadap jumlah vitalitas korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka berat dan ringan. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Darlun 2 pemilik pangkalan gas LPG di Sawang, Aceh Selatan harus berurusan dengan polisi karena menjual gas LPG bersubsidi tabung 3 kg di atas harga eciran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten.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 Sudarlun Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Zulkifli Lubis yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sejak 6 bulan lalu resmi ditahan Kejari Batubara sejak Rabu malam kemarin. Penyidik menilai tersangka terlibat korupsi pajak Galianse tahun 2015 yang menyebabkan negara rugi ratusan juta rupiah. Kepala Seksi Intel Kejari Batubara, M. Haris, mengatakan Zulkifli Lubis saat ini telah dititipkan di LP Labuhan Ruku, Batubara. Sebelum penahanan dilakukan Zul Gifli terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dengan status tersangka sejak Rabu siang kemarin. Penahanan ini berkaitan dengan sikap tersangka yang tidak kooperatif pada panggilan pertama untuk diperiksa sebagai tersangka. Anda sedang mendengarkan berita utama Darlun dari total 34 unit bus sekolah di PD, sebanyak 21 unit diantaranya belum menjalani pemeriksaan di kantor Dinas Perhubungan PD. Namun pemeriksaan kir ini tidak mengganggu para siswa berangkat ke sekolah karena bus tetap beroperasi seperti biasa. Untuk diketahui, Dinas Perhubungan PD melakukan uji kir kelayakan operasional bus sekolah untuk mendata kondisi kendaraan. Kadis Perhubungan PD, M. Hasan Yahya mengatakan, hingga hari ini baru 13 unit bus selesai menjalani kir di kantor Dinas Perhubungan PD dari total 34 unit bus. Uji KIR ini meliputi 54 item pemeriksaan tiap bus, antara lain pemeriksaan sistem kemudi, rem, mesin, transmisi, tangki saluran, bahan bakar, dan lainnya, sebab usia bus sekolah itu tidak semuanya sama. Menurutnya uji KIR terhadap bus sekolah ini tidak mengganggu aktivitas anak sekolah, karena bus tetap beroperasi seperti biasa. Darlun satu unit mobil pick-up berisi penuh pakaian bekas ludupan dari Malaysia diamankan polisi di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi mengaku kesulitan mencegah kejahatan ini mengingat para pelaku telah membuat pelabuhan ilegal di beberapa titik. Mobil pick-up BK1092DQ yang dikemudikan Dedi Irwan, 35 tahun, diamankan polisi ketika melintas di jalur utama Kecamatan Seikepayang Timur, Kabupaten Asahan, selasa sore lalu. Saat ini pelaku dan seluruh barang bukti telah diamankan ke Polres Asahan. Dedi merupakan warga yang berdomisili tidak jauh dari lokasi penangkapan. Kapolres Asahan AKBP Kubul Syahrin Ritonga mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula dari razia narkoba yang dilakukan posek sungai Kepayang dengan razia kendaraan yang akan keluar menuju medan. Polisi sempat curiga aksi pelaku membawa tumpukan pakaian dalam jumlah besar hanya akal-akalan untuk menyembunyikan narkoba. Namun ketika pemeriksaan dilanjutkan pada kelengkapan dokumen barang yang dibawa, Dedi mulai panik. Belakangan terungkap jika pakaian tersebut ternyata barang ilegal. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui unit pengelola jasa asintan atau UPJA Abdia menyediakan 15 unit traktor kombain iseki atau alat panen padi. 15 unit traktor panen padi yang dikelola UPJA Abdia itu untuk meringankan beban petani di kabupaten saat memasuki musim panen Ketua UBJA Abdia Murhayadi mengatakan dengan adanya mesin pemotong tanaman padi ini membantu petani karena tarif untuk memotong padi hanya 16 juta per hektar atau Rp25.000 per karung ukuran 100 kg. Menurut Muhar, jika dibandingkan secara manual selisih harga Rp2 juta karena pemotongan secara tradisional petani harus mengeluarkan biaya 3 tahap yaitu untuk memotong, mengangkut, dan merontokkan padi.